Jangan sampai ada kesan gini teman-teman Kita dulu mungkin pernah e, Mengalami masa-masa Yang kelam gitu ya Atau kalau bahasa ustad-ustad mah Atau bahasa Fikih, jahiliyah Pernah mengalami masa-masa <coughs> jahiliyah Banyak dosa, jauh dari Allah Ninggalin sholat, kayak gitu-gitu Hampir semua dosa-dosa besar itu Kita pernah ngelakuin Pas udah hijrah, kita ngomong gini Ada untungnya juga sih ustad Saya dulu pernah nakal kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang Kalau enggak saya jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya Jadi dengan saya pernah nakal dulu Sekarang saya bisa ngedidik anak saya Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal ini saya tahu banget Karena saya dulu pernah kayak gitu Enggak ada untungnya teman-teman Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal Yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan